Assalamualaikum Shadaralun Berita malam medisi hari ini Rabu 7 Maret 2018 dibacakan oleh Ardi dan Tiara Anwar Hutang nasi tertugak 60 juta rupiah selama 2 tahun pemilik warung gembok pintu kantor Tatpo PP Bijai Yara serahkan petisi ijazah palsu ke Bupati Simelu di kantin Bandara Lasikin Jembatan Jumerang Pusung ditargetkan Tuntas Agustus 2018 Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita malam Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM plusmawe Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengah. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Kantor satuan Polisi Pamung Praja dan willatul Hisbah dicaya disegel oleh seorang pedagang nasi Selasa pagi hal ini dilakukan menyesul hutang 60 juta rup sejak 2016 dan 2017 lalu yang tak kunjung di lunasi dari merdu Idris Ismail melaporkan? Muhammad Yuki selaku pemilik rumah makan di Kecamatan Merdu mengatakan hutang senilai Rp60.653.000 itu terhitung tidak dibayar sejak 2016 dan 2017 lalu sampai kini. Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan dengan kasar Pol PP dan WHM Taib, namun upaya tersebut tak disahuti hingga sampai hari ini. Diakui Yuki untuk menutupi operasional warung nasinya selama ini dirinya terpaksa melakukan tindakan hutang kepada pihak lain, guna menjalankan roda usaha untuk menghidupi keluarganya. Jika persoalan ini tidak juga disahuti, maka tidak tertutup kemungkinan usahanya akan gulung tikar. Sudarlun Aktivis Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tetap berupaya untuk bertemu dengan Bupati Simelu Erli Hasim untuk mengantarkan petisi soal desakan penuntasan kasus dugaan ijazah palsu di lingkungan Pemkap Simelu. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan Sebelumnya tim dari Yara juga sudah bertemu dengan wakil Bupati Simelu Hafridawati Dijampingi Sekretaris Daerah Ahmad Ahmadliyah di kantor Bupati Setempat Lantaran Bupati Simelu sudah tidak berada di ruangannya Dan diperoleh kabar bahwa Bupati Simelu sudah menuju Bandara Lasikin untuk keluar daerah Sudarlun pemerintah Kabupaten Pidi menargetkan jembatan antara Gampung Jumerang dan Pusung di Kecamatan Kembang Tanjung Pidi akan rampung pada Agustus 2018. Saat ini sudah ditender dan minggu kedua pada Maret 2018 dikerjakan. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Hal ini disampaikan Apriyadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi. Dikatakan untuk penyelesaian jembatan ini diplot dana sebesar Rp 30 miliar rupiah. Sumbernya dari dana hibah BNPB Pusat diplot untuk perbaikan dampak gempa terjadi 7 Desember 2017 di PD PIDI, Pidi Jaya, dan PIREN. Sudarlun Bupati PIDI Roni Ahmad atau Krabdi Sapa Abusi menegaskan agar pembangunan rehabilitasi embung di Ibu Giging Kecamatan Simpang 3, segera disahuti. Hal ini dikarenakan kondisi suplai air selama puluhan tahun tidak maksimal untuk mengaliri air ke 100 hektar lebih lahan pertanian masyarakat. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Untuk mengetahui secara real terhadap kebutuhan dana rehabilitasi embung yang dibutuhkan tersebut, pihaknya memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan pengkajian dan pengukuran. Ini untuk pelebaran serta pengerukan sedimen yang berada dalam embung penampung air bagi ribuan petani di dua kemukiman di simpang 3 itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Ekab. Sudah mantan Bupati Aceh Tenggara Armendeski meminta kepada legislatif dan eksekutif memekarkan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi dua yakni kabupaten dan kota pemekaran kabupaten kota untuk membesarkan Aceh dan pemerataan pembangunan. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui melaporkan, Armendeski mengatakan bila kabupaten Aceh Tenggara dimekarkan atau didirikan kabupaten kota lainnya yang baru, seperti kecamatan Babusalam, Lawai Bulan, Deleng Pokisen, Lawe Sumur, dan kecamatan Bambel. Sedangkan kabupaten Aceh Tenggara sendiri dapat dipindahkan ke kecamatan Lawe Alas untuk percepatan pembangunan di daerah pedalaman hingga ke Lauser. Apalagi saat ini dana OTSUS Aceh sistem proses tendernya di Provinsi Aceh. Menurut dia, tujuan pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara yang harus memiliki walikota adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menampung tenaga kerja. Sudarlun pertemuan pimpinan DPR Aceh dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagris Syarifudin di Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta hari ini bukan untuk mensahkan rancangan peraturan gubernur tentang APBA 2018. Hal ini disampaikan Ketua DPR Aceh, Tengku Muharudin, yang ditemui di sela-sela rapat. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Menurut Tengku Muharudin, sebaliknya pertemuan DPRA dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah justru untuk mendengarkan masukan dan pandangan DPRA terhadap usulan pergub APBA 2018 yang sudah diajukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Jadi ini bukan pertemuan mensahkan rancangan pergub, tapi mendengarkan masukan dan pandangan dari DPRA. Selanjutnya dari hasil masukan DPRA ke Mendagri kemudian akan memutuskan apakah menerima rancangan Pergub APBA 2018 atau menolaknya. Direnostrum Serambi Tanjung Permai sekian berita malam edisi Rabu 7 Maret 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7 waktu Indonesia Barat.